Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eh, ibrahim muslim. Afiatululoh, mudah Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada kita peti kemahan, eh, mengawal kita dengan cahayanya, memberikan kepada kita eh, hidayahnya, dan semakin memberikan kepada kita cinta kita dalam hati eh, kepada keladan kita. Rasulullah Muhammad SAW dengan kita mendalami eh, sejarah hidup yang amat sangat bermakna bagi, bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan Dan petikan-petikan hikmah dari setiap perjalanan manusia mulia itu Kita sebenarnya sudah membahas tentang masalah bagaimana beliau dilahirkan kembar dengan cahaya Dalam tersebut di kalimat kembar Bahwa ada selalu harus ada nilai positif pada setiap kelahiran mereka Itu lebih melengkapi itu dengan lebih sangat jelas Uh, yang menjadi poin bahwa uh, setiap anak harus disertai dengan optimisme dalam diri orang tuanya setiap kelahiran mereka harus dianggap sebagai sebuah anugerah. setiap kehadiran mereka harus dinilai sebagai sebuah nikmat tidak boleh ada kata pesimis tidak boleh ada kalimat negatif tidak boleh ada perasangka yang buruk atas kehadiran mereka dalam kehidupan kita apapun keadaan kita Kapanpun itu hadirnya, dalam keadaan apapun kita ketika mereka datang. Dan inilah Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita bandingkan dengan kehidupan kita. Rasulullah Muhammad SAW sesungguhnya dilahirkan di masyarakat jahiliyah. Di keluarga yang juga jahiliyah. Tetapi subhanallah, Allah ingin menunjukkan kepada kita. Bahwa masyarakat yang serusak apapun itu. Ketika mereka... Diharapkan mungkin saja lahir dari mereka anak-anak yang istimewa, maka kawal anak-anak itu dengan kalimat-kalimat positif, dengan optimisme, tidak ada negatif, mendoakan keburukan, dan seterusnya. Yang ada adalah mereka harus selalu kita e, dampingi dengan harapan kita, doa kita, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan doa-doa kebaikan, dan dengan optimisme akan kehebatan mereka. Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang dilahirkan di keluarga jahiliyah dan masyarakat jahiliyah dan kita yang hari ini sudah bersama keluarga Muslim, Alhamdulillah seharusnya kita sudah memiliki lisan yang lebih baik. Tapi mari kita koreksi, jangan-jangan masih ada di antara kita yang sering melepas lisannya untuk anak-anaknya dengan lisan yang tajam, lisan yang mendoakan keburukan bagi mereka. Sehingga sering tidak kita sadari bahawa sebenarnya kitalah yang menjatuhkan mereka tanpa kita sadari Rasulullah Muhammad SAW Kita akan melihat bahwa bagaimana Rasul jari dilahirkan sampai dibesarkan Ternyata benar-benar dikawal, diiringi dengan kalimat harapan yang mulia dan tinggi Seputar seorang Muhammad kecil SAW Kita lihat beberapa data berikut ini Yang pertama adalah ketika eh, kita sudah membahas bab ini yaitu ketika ibundanya melahirkan dalam riwayat yang dihasankan oleh para ulama bahwa ibunya melahirkan Muhammad kemudian diiringi dengan kelahiran cahaya yang keluar dari rahim ibunya hingga menerangi istana-istana busro di negeri Syam dan itu artinya anak cahaya dari Kalimat yang kita ucapkan. Coba anda ucapkan bahwa semua anak anda adalah anak cahaya. Sungguh ini kalimat sangat positif. Anak cahaya, apalagi dilahirkan di tengah kegelapan jahiliyah, inilah cahaya itu. Cahaya itu ada di rahim kita. Kita lahirkan untuk menerangi umat manusia ini. Sangat positif. Ketika ketika Rasulullah Muhammad SAW ini dilahirkan. Kemudian saat itu salah satu pamannya yaitu Abu Lahab yang kita tahu nanti menjadi musuh besar bahkan diancam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab saat itu ketika diberitahu oleh budaknya yaitu budak Abu Lahab yang bernama Suwaibah Radzilawainha, Suwaibah memberitahu menyampaikan kepada Abu Lahab bahwa keponakan anda telah lahir, itu Muhammad SAW. Maka dengan sangat senangnya Abu Lahab, sampai kemudian disebutkan dalam riwayat sejarah bahawa, Abu Lahab membebaskan suwaibah dari perbudakan, hanya karena suwaibah memberi kabar gembira kepada Abu Lahab akan kelahiran keponakannya yang kelak bernama Muhammad SAW itu. Jadi sang paman pun bersenang hati menilai sebagai kelahiran yang amat positif dan sangat mengembirakan. Begitu sang kakek sebagaimana yang biasa dilakukan di masyarakat jahiliyah ketika sang kakek merayakan kebahagiaannya. Maka diberilah ia nama Muhammad oleh Abdul Muttalib sang kakek. Nama Muhammad disebutkan oleh para ahli sejarah. Adalah nama yang sangat tidak lazim di Arab. Saat itu. Karena e, mereka biasa memberi nama anak anaknya dengan Harb. Artinya perang. Atau memberi nama anaknya Hamzah. Talha, Sokher. Sokher artinya batu. Dan itu mereka lebih senang memberi nama anak-anak dengan keperkasaan itu. E, tetapi ternyata diberi nama Muhammad. Muhammad bahasa Arab. Mereka pun mengerti bahwa Muhammad itu bahasa mereka. Dan artinya adalah Muhammad adalah yang dipuji. Dalam sebuah riwayat yang lain bahwa ibunya memberi usul nama Ahmad. Jadi dia punya nama Muhammad dari kakeknya, Ahmad dari ibunya. Sehingga ketika kita membaca surat al-saf bahwa Nabi Isa AS memubashiram birasuli ya'ti min ba'adismuhu Ahmad. Itu pun nama Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika sang kakek ditanya... ...tentang mengapa anda beri ia nama Muhammad... ...dan itu tidak biasa didengar di telinga Arab... ...sehingga orang pada bertanya-tanya... ...aneh sekali tokoh Quraisy yang satu ini... ...tokoh tertinggi ini punya cucu... ...tentu akan sangat uh, menggembirakan bagi Abdul Muttalib... secara khusus setidaknya akan melanjutkan kebesaran sang kakek. Kenapa dia ditama Muhammad? Dia ya, jawabannya sungguh sangat luar biasa. Abdul Muttalib berkata... ...Kai Yahmadahu... Manfis sama iwal art. Agar ia kelak dipuji oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lagi-lagi. Harapan kalimat positif. Kali ini datang dari kakeknya. Tari dari ibunya yang melahirkan. Kemudian dari pamannya. Kini dari sang kakek. Begitu nanti di usia asuhan. Di asuhan nanti oleh halimatu sa'adiyah. Disusui oleh halimatu sa'adiyah. Dari usia kurang lebih satu minggu sampai usia selesai susuan yaitu dua tahun. Halimatus Sa'adiyah yang hidup bersama Muhammad kecil dari usia nol sampai dua tahun itu. Ketika dia mengembalikan Muhammad ke Mekah setelah selesai menyusui. Ternyata dia merayu kepada ibunya yaitu Aminah agar Muhammad bisa dibawa pulang kembali ke rumahnya di masyarakat Bani Sa'ad. Apa pasalnya? Pasalnya adalah bahwa Halimah merasakan setelah kehadiran anak ini di keluarganya, dia merasakan perubahan perbaikan yang amat dahsyat dalam keluarganya. Dan dia merasakan benar bahwa ini adalah anak berkah. Bahkan pengasuhnya merasakan ini anak berkah. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Halimutul Sa'adiyah nanti mengembalikan Muhammad di usia kurang lebih 5 tahun. Dikembalikan ke ibunya sebenarnya karena peristiwa yang menakutkan. Yang nanti akan kita bahas secara khusus. Yaitu pembahasan tentang Syakus Sadril Awal. Pembelahan dada yang pertama. Halimutul Sa'adiyah ketakutan. Karena ini anak orang dari negeri dari Quraish. Ini tokoh anak tokoh besar di negeri Quraish. Suku terhormat di Arab. Kemudian eh, dia takut kalau ini terjadi apa-apa atau bahkan meninggal. Maka dia kembalikan. Tapi Halimah menutupi peristiwa itu. Sehingga ketika ditanya oleh Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW. dengan ibunya pun berheran-heran mengatakan, Bukankah kamu yang bersemangat untuk mengajak anak ini? Untuk kembali lagi ke rumahmu. Tapi mengapa sekarang kau kembalikan? Halimah kemudian menjawab, oh anak ini sudah... Sudah sehat, sudah belajar banyak bersama di kampung kami, sudah kuat tulang tulangnya. Halimah mengatakan mungkin bukan karena itu. Ternyata Halimah pun eh, Aminah berkata bahawa mungkin bukan karena itu. Kemudian Halimah setelah itu eh, mengatakan bahawa menceritakan yang sesungguhnya. Aminah segera berkata, apakah kamu takut bahawa anakku ini sedang diganggu setan? Maka, maka Aminah langsung berkata, tidak mungkin. Adapun anakku yang satu ini, anakku yang ini tidak mungkin tinggal gussetan. Kemudian Aminah mulai menceritakan kehamilannya yang dia rasa ajaib sejak hamil. Lagi-lagi ibunya meyakinkan bahawa ini adalah eh, anak yang luar biasa. Dia sambut sejak kehamilannya. Itu tidak berhenti sampai di, Tidak berhenti sampai di situ. Karena ternyata nanti ketika sang kakek, ketika sudah di dalam asuhan kakeknya langsung, Abdul Muttalib, sang ibu sudah meninggal, kemudian berpindah pengasuhan ke kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Mizab. Eh, Mizab itu adalah pancuran emas yang kita lihat di Ka'bah itu. Ketika... Abdul Muttalib punya singgah sana tempat duduk khusus di sana dan tidak seorang pun yang berani mendudukinya kecuali Abdul Muttalib tapi ketika Muhammad sudah diasuhan sang kakek anak itu bermain-main di tempat itu kemudian mau diturunkan oleh paman-pamannya dan kakeknya berkata Adapun anakku yang satu ini biarkan ia duduk di situ karena kelak ia menjadi orang besar lagi-lagi kalimat positif kalau kita bisa simpulkan dari semua yang ada dari kisah-kisah ini maka saya kira sangat cukup untuk kita mengatakan bahawa beginilah seharusnya kita mengawal anak-anak kita sangat positif, mengawal anak-anak kita dengan e, harapan yang baik, dengan, e, dengan doa, bukan dengan kalimat negatif, bukan dengan doa-doa yang jelek, bukan dengan pesimisme, apapun keadaan kita. Seharusnya kita bisa lebih baik Karena sebenarnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dilahirkan di keluarga jahiliyah Di masyarakat jahiliyah Kita muslim Kita keluarga muslim Mengapa lisan kita masih lisan jahiliyah Mengapa hati prasangka kita prasangka jahiliyah Anak-anak adalah cahaya Anak-anak adalah keberkahan Anak-anak adalah anugrah Anak-anak adalah nikmat Anak-anak diberikan pada Allah Subhanahuwataala untuk memberikan kebahagiaan menjadi aset dunia dan akhirat kita. Mari kita manis seperti itu. Mungkin, mungkin, ia dilahirkan ketika dalam keada keadaan kita sedang keadaan yang mungkin kurang pas. Maka hindari kalimat-kalimat yang, yang maknanya adalah negatif, umpamanya, umpamanya. Di masyarakat kita sering kali ketika ada Anak yang terlahir sementara dalam tanda kutip tidak diharapkan, mungkin sebenarnya keluarga itu sudah sudah uh, berharap tidak ada lagi, anak lagi, kemudian ternyata ada anak lagi. Mungkin kalimat negatif yang keluar. Mungkin kalimat yang keluar adalah, uh, oh ini anak uh, bahasa kita mungkin kebobolan, mungkin kesundulan atau apa bahasa yang lain. Yang seakan anak ini datang tidak diharapkan, tidak boleh kalimat itu keluar. Yang lebih buruk lagi adalah ketika nanti lama-lama jangan-jangan kita akan terbiasa mendoakan keburukan bagi mereka. Terutama ketika seorang ayah atau ibu sedang marah, maka diamlah. Karena kalau tidak maka ini sudah jatuh pada larangan Nabi. Dan Nabi mengkhawatirkan bahwa kalimat itu keluar pada waktu Allah mengabulkan doa. Karena kalau negatif, yang keluar dari lisan orang tua yang ampuh itu maka terbayang oleh kita bahawa kelak mereka akan menjalani hidup dengan cara yang seburuk itu untuk itu mari kita hapus dengan istighfar pada Allah, dengan mohon ampun pada Allah, pilihannya adalah kalau kita sedang marah sedang marah, maka pilihannya ada satu di antara dua e, kalau pun mau marah, e, katakan kalimat yang positif, ya bisa atau tidak, kalau kita ketika kita marah, kemudian kita yang keluar kalimatnya adalah doa. Mudah-mudahan kelak kau jadi imam Masjid Nabawi umpamanya atau kelak kau jadi presiden negeri ini yang soleh atau apa. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan kalimat positif itu, maka diam adalah pilihan terbaik. Dan rasanya lebih sulit sangat sulit ketika kita marah tapi mengeluarkan kalimat positif. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, kalau seorang di antara kalian marah maka diam. Kerana diam itu selamat eh, dari kita mendoakan keburukan bagi orang yang kita marahi. Seperti anak-anak kita di antaranya. Maka maknailah eh, semua eh, kehadiran anak-anak kita, kapanpun mereka hadir untuk kita, sebagai makna yang sangat baik, yang sangat positif. Ada juga pelajaran lain dari kisah tadi bahawa, ternyata ketika Islam memberikan syariat tentang nama yang baik, kita diminta oleh Islam untuk memberi nama berkonsep. Tidak sekedar sebuah nama yang diberikan asal terdengar indah atau terdengar tren. Tetapi harus ada konsepnya, harus ada maknanya. Doa positif yang kita selipkan di nama anak kita itu. Maka ternyata nama yang baik itu ternyata adalah cara salah satu cara kita untuk mengawal mereka dengan cara yang positif. Ini sungguh sangat luar biasa. Maka dari itu Islam juga memberikan syariat agar kita memiliki atau memberikan nama yang baik yang maknanya baik. Tidak mesti harus berbahasa Arab. Mungkin berbahasa apa, bahasa apapun, tapi maknanya adalah makna yang positif dan baik. E, dan e, bahkan Nabi saw mengganti beberapa nama sahabat yang artinya tidak baik. Agar eh, nama itu nama baik Dan Nabi SAW eh, memiliki kepedulian terhadap nama yang Kita akan bahas eh, secara khusus tentang masalah nama Agar kita peduli bahwa ini bukan sekedar menyematkan sebuah eh, nama Atau sebuah kata pada seseorang atau sesuatu Tapi ini ada konsepnya Maka pelajaran mahalnya di pertemuan kita kali ini adalah eh, Kawal anak-anak kita dengan uh, harapan yang baik Dengan optimisme Dengan uh, positif uh, Bukan dengan kalimat negatif Bukan dengan pesimis Juga uh, agar kita Kita semuanya uh, Kelak bisa menikmati besar anak kita Karena kelahiran Rasul Muhammad SAW Bahkan pengasuhannya atau dipenuhi dengan harapan dan kalimat-kalimat yang positif dan baik. Fa'tabiru ya al-absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau berpikir. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.